Sosok artis, kalem, ayu, meneng, karismatik, suaranya mantap. Bakal menyapa Tritanku sederje. Berikut ini bersama Kompak Production. Dan juga cumi-cumi, juga ada Rosalina Lighting. Bang Yayak, terima kasih banyak. Kita simak untuk Tritanku Madura Kita nikmati satu persembahan. Dan juga kita nikmati perform dari Al Nisa Rahma Akhey.